Mitra Bisnis, padamnya listrik di Bandara Soekarno-Hatta beberapa hari lalu... ...yang disebabkan karena persoalan instalansi bandara... ...dan bukan karena PLN, makin mempertegas buruknya pelayanan Bandara Internasional... ...yang jadi pintu gerbang Indonesia ini. Sudah sejak lama berbagai kalangan mengeluhkan pelayanan di Bandara... ...sejak baru mendarat sampai keluar Bandara. Bahkan ada yang menyebut, berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta... ...tidak jauh beda dengan berada di terminal bis. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung... dengan direktur eksekutif perhimpunan hotel dan restoran Indonesia Carla Parengkuan, Bu Carla, malu nggak dengan kondisi ini? Oh jelas, apalagi kalau kita tidak usah membandingkan dengan Eropa ya, kita uh, bandingkan saja dengan Asia. Anda bisa bayangkan Malaysia ya, uh, Thailand begitu teratur, begitu rapi, ya, begitu disiplin yang diterapkan dan Karena disiplin diterapkan dan semuanya diatur dengan contohnya di imigrasi di di, di Bangkok misalnya Pak ya. Itu juga di Singapura ya, benar itu benar. begitu banyak konten dan begitu cepat mereka secara profesional. Kita sudah sangat-sangat ketinggalan dan kalau Bapak mengatakan memperhatikan yes pasti memprihatikan. Sering mengajukan komplain nggak Bu? Betul, uh, kalau diketahui PRI sudah sering dan sangat sering ketemu dengan imigrasi. Dengan dari otoritas bandara. Dan dalam permasalahan yang kami sampaikan mereka selalu menanggapi dengan oke okay, baiklah ini memberikan maksudnya yang berarti. Tetapi follow upnya yang tidak ada. Jadi kembali lagi ini juga merupakan tugas dari Menteri Kebudayaan Pariwisata. Ya. Untuk bisa membuka pintu seluas-luasnya berbicara bersama-sama dengan industri dan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Dan jangan lupa itu adalah Banten ya itu masuk di Banten. Jadi juga harus uh, apa namanya dari Pemda Banten ditemukan, dipertemukan maksud saya, mungkin Pemda tersebut juga bisa uh, apa menegur pengelolanya dong, karena kembali ke pengelolaan, ke manajemennya, manajemennya ini yang kami kira tidak menuntaskan apa yang menjadi keluhan dari industri. Apa ini karena pengelolaan bandara dimonopoli oleh Angkasa Pura saja? Ya, monopoli itu jelas. Sudah pasti, tapi kita mau ngapain lagi Jadi mungkin ini perlu di blow up juga Tentang keluhan-keluhan dan Keprihatinan kita akan kualitas dari Bandara itu sendiri, mudah-mudahan Bisa terdengar dan bisa ada perubahan Tapi jika kami, waktu kami dipertemukan Dengan manajemen pengelola Ya, dari bandara itu mereka ya, sepertinya tidak bisa memberikan kepastian dan memang saya titipkan juga bahwa memang e, industri bahkan sudah sangat malu dengan tamu-tamu yang masuk ke sana melihat seolah-olah tidak dikelola dengan baik. Demikian Carla Parangkuan dan saya Rizal Andika.